Kalau kita dengerin musik dangdut, siapa sih yang tidak kepingin goyang? Bareng bersama wahana musik dan Nyupalapa menampilkan artis muda berbagai. Siapa dia kalau bukan? Tiara Amora Nyupala!